artis kebanggaan Jawa Timur asli kelahiran Pasuruan yang punya suara sakti, yang punya suara merdu, yang punya suara lain daripada yang lain ini sangat sekali atas undangan kehormatan daripada Bapak Sudiono Matur Sambahun, ya ikilo